Dari kota sejarah Mojokerto, artis ini dilahirkan. Tergolong pedanggut beken Jawa Timur. Masih bersama wahana musik, siapa dia kalau bukan? Eli Santika Nyupala!